Untuk teman-teman B J Monatawania Indonesia kalian harus baik-baik. Cakarna. Kodolay, baba de sala, No, vino no va Oke okay, terima kasih